Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu wa sallam alaih wa ala alihi wa ashabih Wa, wa man iktafa atharahu illa yawmiddin Ya iya alazina amanu taqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa batta minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaqu Allah ladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina Allah wa aqulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa و شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tare beserta daurah yang dimuliakan oleh Allah SWT materi yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini sesuai dengan jadwal adalah tentang orang-orang yang mendapatkan keringanan dari agama ini untuk tidak berpuasa di bulan ramadhan para pendengar rahimani wa rahimakumullah untuk mengetahui Siapakah orang-orang yang mendapatkan keringanan di dalam berpuasa Maka haruslah kita mengetahui siapa dulu orang yang wajib berpuasa Siapakah orang yang berkewajiban berpuasa di bulan Ramadan Puasa Ramadan ini adalah kewajiban bagi seseorang yang sudah memiliki enam syarat yang sudah terpenuhi di dalam dirinya enam syarat yang pertama adalah al-islam yaitu keislaman kemudian yang kedua adalah al bulugh yaitu seseorang sudah mencapai tingkat Dewasa Atau balik Kemudian yang ketiga adalah Al-Aql Iaitu orang tersebut berakal Kemudian yang keempat adalah Al-Qudrah Iaitu kemampuan Kemudian yang kelima Al-Iqamah Iaitu seseorang dalam keadaan Mukim Kemudian yang keenam adalah tidak adanya penghalang. Yang keenam adalah tidak adanya penghalang yang berupa haid atau nifas. Keenam syarat di atas inilah yang dinamakan dengan syarat-syarat wajibnya. Ya, inilah yang dinamakan dengan syarat-syarat wajibnya puasa. Orang yang terpenuhi pada dirinya keenam syarat ini, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Wajib bagi dia untuk berpuasa. Adapun orang yang tidak terpenuhi di dalam dirinya salah satu dari syarat-syarat di atas. Maka dia menjadi orang yang tidak wajib berpuasa Menjadi orang yang tidak wajib berpuasa Bahkan ada di antara mereka yang justru makruh berpuasa Bahkan ada di antara mereka yang haram Atasnya berpuasa di bulan Ramadan Dan perinciannya insyaAllah akan kita Sebutkan satu persatu dari enam syarat ini yang pertama adalah syarat, uh, syarat al-islam yaitu seseorang beragama is islam orang yang kafir maka dia tidak wajib berpuasa dan kalau dia nekat berpuasa maka tidak akan diterima dari darinya orang yang kafir itu tidak wajib berpuasa dan kalau dia nekat berpuasa tidak akan diterima darinya puasa sampai dia masuk ke dalam agama Islam jadi wajib bagi dia sebelumnya untuk masuk ke dalam agama Islam yang mengucapkan sangat datang kalau dia sudah masuk Islam dan memenuhi syarat wajib yang lain yang sudah kita sebutkan maka baru dia wajib berpuasa Dalilnya apa? Bahwasanya orang yang kafir ini tidak diterima darinya puasa atau di, tidak diterima darinya amal ibadah apapun. Allah mengatakan dalam sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi Walayatuna salatat illa wahm kusala, walayunfikquna illa wahm karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, yaitu sodakah-sodakahnya. Melainkan karena apa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang atau salat. Dan mereka tidak mengerjakan sholat Melainkan dengan kusala, Melainkan dengan malas-malasan Dan tidak pula menafkahkan harta mereka Melainkan dengan rasa, ben, rasa benci Dengan rasa terpaksa Dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kita Bahwasannya Sebab Tidak diterimanya Sodakoh Orang-orang kafir Orang-orang munafik itu adalah karena mereka kufur Kepada Allah dan Rasulnya ya? Tidaklah menghalangi diterimanya Sadaqah-sadaqah mereka kecuali karena kekufuran mereka Menunjukkan bahwasanya Islamnya mereka inilah yang diminta terlebih dahulu Sebelum mereka bersadaqah Atau berinfak Syekh Utaimin Rahimahullah mengatakan kalau ibadah yang muta'adiyah, yaitu ibadah yang di dalamnya ada bagian untuk manusia atau untuk makhluk seperti sodokoh, itu saja tidak diterima oleh Allah karena kekufuran, maka apalagi dengan ibadah yang mahluk. Apalagi ibadah yang yang mahluk, yang hanya untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala seperti puasa. Dan syarat Islam ini, adalah disepakati oleh para ulama. Jadi merupakan ijma. Karena. Amalan tidak akan diterima. Kecuali dengan i iman Kemudian masalah-masalah yang ada di dalam syarat yang pertama ini. Yang pertama. Kalau misalnya orang kafir itu tidak wajib berpuasa. Apakah dia berdosa. Karena meninggalkan puasa dan juga kewajiban-kewajiban yang lain, maka jawabannya yang rojih, dia adalah berdosa. Dia berdosa karena kekafirannya yang pertama, dan juga karena kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggalkan. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, maka dia akan diazat, karena sebab kekafirannya yang pertama, kemudian karena sebab kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggal Tinggalkan Seperti puasa Ramadan Kemudian sholat lima waktu dan lain-lain Dan ini adalah pendapat yang uh, lebih kuat dari Pendapat-pendapat uh, para ulama Dalilnya apa? Allah SWT berfirman Dalam surat Al-Muddathir Ayat 42-47 sampai Masalah kekum fi isakor Qalu lam nakuminal musallin wa lam nakunut'imul miskin wa kunna nakhudhu qa'idin wa kunna hatta atana al yaqin Apakah yang memasukkan kalian ke dalam sakar ke dalam neraka Ini adalah ucapan yang ditujukan kepada orang-orang kafir Ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka? Mereka menjawab apa? Mereka mengatakan, kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, kami dahulu bukan termasuk orang yang mengerjakan sholat. Jadi diantar sebab mereka masuk ke dalam neraka adalah karena mereka tidak mengerjakan shol sholat. Jadi mereka berdosa karena mereka meninggalkan sholat. Dan mereka diazab karena mereka meninggalkan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakan. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami hari kematian. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang kafir. Mereka juga akan diazab karena mereka meninggalkan Kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam yaitu meninggalkan puasa, Ramadan, meninggalkan sholat lima waktu dan yang lain. Selain mereka diadab juga karena kekufuran kekufuran mereka. Jadi orang yang kafir mereka tidak wajib berpuasa sampai mereka masuk Islam. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir maka mereka akan diadab karena kekufurannya dan juga karena mereka meninggalkan kewajiban mereka. Kemudian yang kedua, atau masalah yang kedua, orang kafir yang masuk Islam, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu, ya, diampuni dosanya yang telah lalu, apapun yang dia lakukan, dosa sebesar apa pun yang dia lakukan selama dalam keadaan kafir. Maka itu akan diampuni oleh Allah. Kalau dia masuk ke dalam agama is Islam. Dan kewajiban dia. Setelah itu adalah melakukan. Kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan. Di dalam agama is Islam. Dan dia. Tidak diperintah untuk mengkodok. Kewajiban-kewajiban. Yang sudah dia tinggal. Tinggalkan. Jadi orang, orang yang kafir. Kalau dia masuk Islam. Maka tidak wajib bagi dia. Untuk mengkodok. Puasa yang dua, sudah dia tinggalkan sejak dia balik sampai dia masuk, is, masuk Islam dalilnya apa Allah subhanahu wa taala mengatakan kulil ladina kafaru iyan tahuyuq farlahum maqad salaf katakanlah kepada orang-orang yang kafir seandainya mereka mau berhenti dari kekufuran mereka ini saya akan diampuni bagi mereka apa yang sudah berlalu Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Dan mereka tidak wajib mengqada kewajiban-kewajiban yang sudah mereka tinggalkan. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau banyak orang yang masuk Islam. Akan tetapi tidak dinukil bahasanya beliau menyuruh kepada orang-orang yang masuk Islam tersebut untuk mengqada apa yang sudah mereka tinggalkan ketika mereka Masih dalam keadaan ka kafir Ini menunjukkan Buasanya orang yang kafir Yang masuk islam diampuni dosanya Dan tidak diwajibkan baginya untuk mengkodok Apa yang sudah dia tinggalkan Entah itu berupa puasa ataupun salat. So Baik Kemudian Syarat yang kedua adalah Al-Bulu Yaitu sudah mencapai kedewasaan Sudah balik Tanda kedewasaan Ini untuk laki-laki ada tiga Ya Tanda kedewasaan Yang sudah wajib baginya berpuasa Ini bagi laki-laki ada Ada tiga Yang pertama, <coughs> seseorang sudah berumur 15 tahun. Seseorang sudah berumur 15 tahun, maka dipastikan bahwasanya dia sudah dewasa. Dalilnya apa? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhud wa huwa ibnu 40 sanah. Fa lam yujizhu Wa'aradahu yawmal khandak Wahuwa ibnu Khamsa asrata sanah Fa'ajazahu Yang artinya dari ibnu Umar radhiyallahu anhumah bahwasanya Nabi SAW Menawarkan kepadanya Yaitu kepada Abdullah Ibn Umar Pada waktu perang Uhud Untuk berperang Sedangkan umurnya Yaitu umur ibnu Umar saat itu baru 14 tahun Baru 14 tahun, maka beliau tidak memperbolehkan ibnu Umar untuk berperang. Jadi saat itu ibnu Umar masih umurnya 14 tahun. Ya, ketika datang waktu perang Uhud, ibnu Umar umurnya masih 14 tahun, maka oleh Rasulullah SAW tidak diperbolehkan ikut perang. Kemudian apa? Wa aradahu yaum Khandaq, maka ketika perang Khandaq Ibn Umar sudah berumur 15 tahun. Maka Rasulullah s.a.w. Membolehkan dia untuk ikut berperang. Jadi ketika perang Uhud. Ibn Umar masih 14 tahun. Dan tidak diterima. Tidak diizinkan oleh Rasulullah s.a.w. Untuk berperang. Tapi ketika perang berikutnya. itu perang Khandaq, Beliau sudah berumur 15 tahun. Sehingga diperbolehkan oleh Rasulullah s.a.w. Untuk ikut berperang. Ini menunjukkan. Bahwasanya batas antara Soghir dengan kabir Antara yang masih kecil dengan yang dewasa Itu adalah umur 15 tahun Oleh karena itu Naf ya Salah seorang perawi hadis ini Menyampaikan hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz Yang saat itu menjadi khalifah Maka apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz Inna la Lahadun baina soghiri wal kabir Sesungguhnya ini, yaitu umur 15 tahun, adalah batas antara anak kecil dan dewasa. ya Dan di sini sahih direwatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian tanda yang kedua adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Tumbuhnya bulu kemaluan. Jadi kalau sudah tumbuh bulu kemaluan, meskipun belum berumur 15 tahun, berarti sudah dewa, dewasa. Ya baik laki-laki maupun perempuan dalilnya apa? An-atiyah al-Quradi Qala uridna ala Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam Yawma Quraidah Fakana man ambata Qutil Wa man lam yumbid Kulia sabiluhu Fakuntu Mimman lam yumbid Fakulia sabiluhu Sabili dari Atiyah al-Kuradi berkata, kami diperlihatkan kepada Nabi saw pada hari Quraysh, yaitu ketika dikalahkannya e, di bani Quraysh, sebuah kabilah di antara kabilah-kabilah orang Yahudi. Maka orang yang, sun, su, yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh. Ya. Jadi tawanan-tawanan itu diperiksa yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh. Dan yang belum tumbuh, maka dibebaskan. Dan aku termasuk orang yang belum tumbuh bulunya saat itu, maka aku dibebaskan. Ini adalah ucapan <tuh> Atiyah Al-Qurazi yang menceritakan tentang keadaan dia dan juga orang-orang yang satu kabilah dengan dia. Jadi orang yang Saat itu tawanan-tawan tersebut yang sudah tumbuh kemaluannya dibunuh. Menunjukkan bahasanya dia sudah dewasa. Dan yang belum maka dibebaskan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahasanya tumbuhnya bulu kemaluan seseorang. Ini menunjukkan kedewasaan di dia. Meskipun dia belum berumur 15 tahun. Ada sini sahih. Diriwatkan oleh at tirmidzi Berkata Tirmidzi hasan sahih dan Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Al-Imam At-Tirmidzi setelah beliau meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah menjadikan tumbuhnya rambut kemaluan adalah salah satu tanda kedewasaan. Ya, ini adalah keterangan dari beliau menerangkan tentang makna dari hadis yang sudah beliau riwayat riwayatkan. Kemudian tanda yang ketiga adalah keluarnya air mani Keluarnya air mani. Rasulullah SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu, Anil Nabi SAW berkata, Rofi al-Qalam an Thalathah. Anin Naim hatta yastaykit, wa Anil Sabi hatta yahtalim. wa Anil Majnoon hatta yaqil. Dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu, dari Nabi SAW boleh mengatakan. Diangkat pena dari tiga orang Dari orang yang tidur sampai dia bangun Dari anak kecil sampai dia ihtilam bermimpi basah Dan dari orang yang gila sampai dia berakal Hadis ini diwatkan oleh Abu Dawud Dan disahikan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasannya diantara Tanda kedewasaan seseorang adalah ehtilam, yaitu bermimpi basah, yang ditandai dengan keluarnya air, air mani. Untuk perempuan, maka ditambah ciri yang keempat atau tanda kedewasaan yang keempat yaitu datangnya haid. Datangnya, datangnya haid. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, "La yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar." La yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya wanita yang haid. Apa maksudnya di sini? Haid di sini maksudnya adalah wanita yang sudah dewasa kecuali dengan menutup aurat Ya, hadisnya sahih diwadikan oleh Abu Dawud, Tirmidhi, dan juga Nasai. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang ha'id. Artinya adalah dewasa. Ini menunjukkan, tidak menerima sholatnya yang ha'id orang yang dewasa, kecuali dengan menutup aurat. Menunjukkan, di dalam dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, Uh, um, mengatakan bahasanya orang yang ha orang yang sudah dewasa perempuan yang di, ya, perempuan yang sudah dewasa ini dinamakan haidnya istilahnya adalah haid sudah balighah yang sudah dewasa sudah mencapai balik diistilahkan dengan haid karena apa karena ini menunjukkan bahasanya haid ini merupakan tanda kedewasaan yang menunjukkan bahasanya haid ini merupakan tanda kedewasaan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah haid untuk wanita yang sudah balik. Ia ya, menggunakan istilah haid untuk wanita yang sudah balik. Jadi haid di sini artinya adalah wanita yang sudah dewasa, bukan wanita yang sedang haid. Karena wanita yang sedang haid ini tidak diperbolehkan untuk sholat. Nah, itu adalah uh, Empat, eh, tiga ciri untuk laki-laki yang menunjukkan kedewasaan dia. Dan juga empat ciri bagi wanita yang menunjukkan kedewasaan di dia. Jadi orang yang belum balik. Maka tidak wajib baginya berpuasa. Ya? Tidak wajib baginya berpuasa. Dan tidak boleh kita mewajibkan dia. Akan tetapi. Tidaklah. Anak yang belum balik. Khususnya anak-anak yang sudah mau balik. <tuh> Ya, karena mereka biasanya kalau sudah mau balik itu sudah mampu untuk menahan puasa. Ndalah mereka dibiasakan untuk berpuasa. Ya, dengan syarat kalau dia mampu dan tidak membawa mudarat bagi diri dirinya. Tapi kalau dia tidak mampu atau membawa mudarat bagi dirinya maka tidak boleh kita paksa. Sebagaimana para salaf, para pendahulu kita yang soleh. Dahulu mereka membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Menda membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Sampai ketika ada salah seorang anak mereka itu menangis karena kelaparan. Maka mereka mendatangkan baginya mainan. Supaya dia bermain dengan mainan tersebut dan lupa. Sehingga dia bisa e, bertahan, menahan dari lapar sampai datangnya waktu maghrib. Itu dua syarat yang pertama Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal Syarat yang ketiga adalah Berakal <tuh> Di antara syarat Wajib berpuasa adalah berakal Orang-orang yang kehilangan akalnya Maka mereka tidak berkewajiban Berpuasa Saat itu ya Saat dia tidak berakal Maka dia tidak berkewajiban Berpuasa Bahkan kalau dia memaksa untuk berpuasa, maka tidak diterima darinya puasa. Dan orang-orang yang seperti ini keadaannya, maka dia tidak mengqada puasa yang mereka tinggalkan kalau mereka sudah sadar. Dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, "Rufi al-qalamu an thalathah" Anin na'im hatta yastaikid. Wa anil mubatala hatta yabrak. Wa anis sabi hatta yakbur. Diangkat tena dari tiga orang. Yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Dan dari anak kecil sampai dia besar. Di sini disebutkan wa anil mubatala hatta yabrak. Dalam lafadz yang lain, wa anil majnoon dari orang yang gila sampai dia sadar. Hadis ini sahih diriwatkan oleh Abu Dawud dan An Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al Ban'i rahimahullah. Ini menjadi dalil bahasanya orang yang tidak berakal maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Masail atau masalah-masalah yang ada dalam syarat yang ketiga ini, yang pertama. Contoh orang yang tidak berakal diantaranya adalah orang yang gila, kemudian orang yang sudah pikun. Ya, orang kalau sudah tua dan sudah berumur banyak, maka ada diantara mereka yang pikun, yang sudah tidak berakal, sehingga kalau berbicara tidak teratur, atau ketika kita ajak kita ajak berbicara tidak nyambung. Maka orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang sudah tidak berakal Kemudian yang kedua Orang-orang yang tidak berakal di atas Maka dia tidak berkewajiban berpuasa Dan dia juga tidak berkewajiban untuk mengkodok puasa Bahkan fidyah juga tidak wajib bagi mereka Jadi mereka tidak wajib berpuasa saat Ramadan Dan juga tidak wajib untuk mengkodok dan juga tidak wajib membayar fee, vidyah Jadi gugur atasnya semua Semuanya Kemudian masalah yang ketiga Orang yang tidur Misalnya atau ketiduran Sebelum subuh Dan bangun setelah subuh Maka Puasanya sah Ya Orang yang ketiduran Sebelum subuh misalnya Dan bangun setelah dia subuh atau setelah adhan maka ini tidak membatalkan puasa di dia kemudian syarat yang keempat adalah Al-Qudrah yaitu kemampuan untuk berpuasa orang yang tidak mampu berpuasa maka boleh dia berbuka bahkan dalam keadaan tertentu bisa menjadi wajib untuk berbuka, ya bahkan dalam keadaan tertentu bisa wajib berbuka dan ketidakmampuan orang yang berpuasa ini ada dua macam ketidakmampuan orang yang ketidakmampuan berpuasa ini ada dua ada dua macam yang pertama Ketidakmampuan berpuasa yang sementara Ketidakmampuan berpuasa yang sementara Yang diharapkan selesainya ya, Dia tidak mampu saat itu Cuma masih diharapkan apa? Suatu saat dia akan mam, Akan mampu Seperti siapa? Seperti orang yang sakit Yang diharapkan kesembuhannya Jadi umumnya orang yang sakit seperti ini sembuh atau orang yang hamil dan menyusui kalau dia takut mudarat atas dirinya atau untuk atau takut mudarat atas anaknya orang yang hamil dan menyusui itu dia tidak mampu sementara pas dia hamil atau pas dia sedang menyusui masih ada harapan dia nanti ada suatu waktu yang dia punya waktu untuk berpuasa Ini adalah diantara contoh orang yang diharapkan. Dia orang yang tidak mampu tapi ketidakmampuannya adalah ketidakmampuan yang sementara yang masih diharapkan selesainya. Ada pun dalil tentang diringankannya orang yang hamil. Dan bahasanya dia termasuk orang yang tidak mampu. Dan juga orang yang menyusui. Yang takut atas mudarat dirinya atau janinnya atau anaknya, karena dikiaskan dengan orang yang sakit. Jadi orang yang hamil dan orang yang menyusui yang takut mudarat atas dirinya atau anaknya, maka ini dikiaskan kepada orang yang sakit yang diharapkan sembuhnya. Karena orang yang hamil ini dalam keadaan lemah, wahnan ala wahan. Demikian pula orang yang Karena dia memberi makan kepada anaknya. Mengambil tenaga dari dirinya. Maka orang yang hamil dan menyusui yang takut. Mundarat atas dirinya atau anaknya. Itu dikiaskan dengan orang yang sakit yang diharapkan sembuhnya. Dan juga dalanya adalah sabda Rasulullah SAW. Inna Allah Ta'ala wada'anil musafir asawma. As wa syatr salah wa anil hamil awil murdhi' as-sawma aw sesungguhnya Allah menggugurkan dari orang yang safar kewajiban berpuasa dan setengah salat dan menggugurkan dari orang yang hamil atau menyusui kewajiban berpuasa sesungguhnya Allah menggugurkan dari orang yang safar kewajiban puasa dan setengah salat jadi orang yang safar digugurkan kewajiban berpuasanya. Nanti akan kita sebutkan tentang hukum-hukumnya. Dan juga setengah sholat. Artinya orang yang safar mengkosor sholat. Sholat yang harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat menjadi setengahnya. Dan menggugurkan apa? Menggugurkan puasa dari orang yang hamil dan juga menyusui. Hadis ini dari Anas bin Malik Al-Ka'bi diwadikan oleh Ashab Sunan. Ya, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan juga Ibn Majah. Berkata Tirmidzi hasan dan Syekh Al-Albani mengatakan hasan sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang hamil dan juga menyusui yang takut mudarat atas dirinya atau anaknya maka dia termasuk orang yang tidak mampu yang mendapatkan keringanan dari uh, agama ini. Orang-orang yang seperti ini yang mendapatkan uzur Tapi uzurnya sementara Orang yang tidak mampu Tapi ketidakmampuannya sementara Maka kewajiban mereka adalah Mengkodok puasa Kalau dia sudah, mam, sudah mampu Kewajiban mereka Adalah mengkodok puasa Kalau sudah mampu Sudah mampu ya? Mengkodok puasa Kalau dia sudah sudah mampu Dalilnya apa? Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan Allah berfirman wa kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang, yang sakit atau safar Kemudian dia iftar. Fa'id datum min ayya min ukhur. Maka hendaklah dia mengganti dengan hari-hari yang yang lain. Jadi barang siapa yang sakit? Dan masuk di dalam orang yang sakit adalah uh, maksudnya di sini adalah orang yang sakit diharapkan kesembuhannya. Dan dikiaskan kepadanya adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Orang yang hamil dan menyusui yang takut mudarat atas dirinya atau Anaknya Dan juga siapa? Ala safar Atau orang yang sedang safar Maka kewajiban mereka Karena mereka memiliki Ketidakmampuan Atau mereka memiliki udur Ketidakmampuan Ya Sementara Maka mereka Kewajiban mereka adalah mengkoh, Mengkodok Ya Orang yang safar Kalau dia uh, kelelahan dan berbuka Kemudian dia sudah pulang ke negaranya berarti sudah hilang ketidakmampuan dia. Sudah kembali seperti semula demikian pula orang yang sakit. Kalau dia sudah sembuh berarti sudah mampu. Orang yang seperti ini faiddatun min ayyamin ukhar, maka dia mengganti puasanya pada hari yang yang lain. Kemudian jenis yang kedua, ketidakmampuan yang kedua adalah ketidakmampuan yang sifatnya selamanya. Ya, tidak ada harapan sembuh. Tidak ada harapan mampu lagi. Seperti siapa? Seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi ada sakit atau sebagian penyakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Sebagian mengatakan seperti kanker. Atau orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa. Jadi ada orang tua yang sudah tua sekali. Dan dia sudah tidak mampu untuk berpuasa Harus makan Berapa jam sekali harus makan Dan orang yang tua tidak mungkin dia untuk Kembali menjadi muda Lagi Dan kembali kemampuannya yang dulu Tidak tidak mungkin Orang yang seperti ini Berarti dia memiliki ketidakmampuan Yang sifatnya bukan sementara Kan tapi selamanya Dalilnya Eh, sebelumnya Maka kewajiban orang yang seperti ini Yang memiliki udur Atau memiliki ketidakmampuan selamanya Tidak mungkin dia berpuasa Maka kewajibannya adalah membayar Fidyah Kewajibannya adalah Membayar fidyah Yaitu memberi makan orang miskin Dari setiap hari yang dia tinggal Tinggalkan Dalilnya Firman Allah SWT Maksudnya Wa 'alan yutiqunahu fidiyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul wa antasumu khairul lakum in Dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa membayar fidyah yaitu dengan cara memberi makan orang miskin maka barang siapa yang bertatawwu Mengamalkan amalan yang mustahab. Maka itu lebih baik. Maksudnya adalah. Maka barang siapa yang berpuasa itu lebih baik baginya. Makanya Allah mengatakan. Wa antasu mukhairulakum. Dan. Kalian berpuasa itu lebih baik. Bagi kali, kalian. kalian. Ingkuntum ta'alamun. Kalau kalian mengetahui. Berkata. Salamah. Ibnul Akwa beliau mengatakan lema nazarats wa alaladi nayuti ku nahufidiatun taamu miskin kaanaman aroda ayuftir wayaf tadi hatta nazaratil ayah Allah tiba dah artinya ketika turun wa alaladi nayuti ku nahufidiatun taamu miskin kata beliau dahulu orang yang mau berbuka maka dia membayar fidyah. Sampai turun ayat setelahnya yang menghapusnya. Maksudnya apa? Jadi e, di awal disyariatkannya puasa itu dulu untuk membiasakan kaum muslimin saat itu berpuasa. Itu pertama kali gak langsung diwajibkan berpuasa. Akan tetapi saat itu kaum muslimin diberi pilihan. Orang yang mau berpuasa silahkan. Dan kalau dia tidak mau, mau berpuasa Maka silahkan dia membayar fidyah Ya, Mampu atau tidak mampu ya, Jadi meskipun dia mampu dalam keadaan mampu Kalau dia ingin berbuka silahkan Tetapi wajib bagi dia untuk membayar fidyah Maksudnya seperti itu Jadi awalnya Orang dahulu atau orang Islam di awal disarikannya e, puasa Itu mereka diberikan belian Ya berpuasa atau membayar fidyah fi, dan tidak ada kodok tidak ada kodok meskipun dia membayar fidyah maka dia tidak membayar tidak tidak mengkodok jadi boleh berpuasa ya atau membayar fidyah dan tidak berkewajiban mengkodok demikian ya e, syariat puasa di awal disyariatkannya dan Uh, ucapan Salamah ibnu aqwa yang menceritakan tentang tafsir ayat ini ini mutawakkon alaih diwakatkan oleh Bukhari dan dan Muslim bahasanya uh, di awal di awal disaratkan puasa itu seperti itu orang-orang diberi pilihan antara dua perkara sampai turun ayat yang menghapus ya karena setelah itu adalah ayat yang berbunyi Syahrul Ramadhan Allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, kemudian dalam ayat ini faman syaahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Tidak ada pilihan yang lain. Ya. Tidak ada pilihan yang yang lain. Faman syaahida minkum syahra falyasum. Ya, barang siapa yang uh, Mendapati bulan Ramadan maka hendalah dia berpuasa. Yang kita pahami dari penafsiran ayat ini. Yaitu penafsiran salam yang benar akwa. Jadi orang yang mampu berpuasa saat itu sekali lagi. Meskipun dia mampu maka boleh bagi dia untuk berpuasa. Tetapi dia wajib untuk membayar fidyah. Wajib untuk membayar fidyah. Dan tanpa mengkodok dan orang yang saat itu tidak mampu yang saat itu ya ketika orang-orang diberikan pilihan antara berpuasa dan juga membayar fidyah kalau saat itu orangnya memang tidak mampu dia tidak mampu untuk ber, berpuasa maka berarti dia tidak ada pilihan kecuali apa fidyah karena dia sudah memang dia tidak mampu berpuasa dia enggak enggak bisa memilih karena dia memang tidak mampu berpuasa yang ada adalah yang bisa dilakukan hanyalah membayar fidyah. Jadi orang-orang yang tidak mampu saat itu, seperti orang yang yang tua ya, atau orang yang haid atau orang yang sakit, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali membayar fidyah. Kemudian, setelah iman mereka kuat dan mereka sudah terbiasa berpuasa, maka barulah Orang-orang yang mampu diwajibkan berpuasa tanpa diberikan pilihan membayar fidyah dan kalau tidak mampu sementara maka dia mengkodok ketika sudah mampu ya jadi ketika ayatnya sudah dihapus dan dinasak setelah itu orang-orang yang mampu harus berpuasa dan tidak ada pilihan untuk membayar fidyah adapun orang yang tidak mampu secara sementara maka tadi sudah kita sebutkan dia harus mengqada ketika dia sudah sudah mampu. Adapun orang yang tidak mampu berpuasa ya, Selama-lamanya, sifatnya selamanya. Ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ya, seperti yang tadi kita sebutkan orang yang sudah tua yang sudah tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit dan tidak diharapkan sembuhnya, maka dia tetap diberi kewajiban untuk membayar apa? membayar fi, fidya. Jadi hukum fidya masih berlaku bagi mereka ini. Orang yang tidak mampu berpuasa sama sekali baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini boleh mengatakan laisab biman sukha huwa asy kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma fayutimani makana kulli yawmin miskinan. Yang artinya Ayat ini tidak mansuk Tidak mansuk semuanya Ya, tidak mansuk Semuanya, tapi masih ada hukumnya yang masih Berlaku, siapa? Bagi laki-laki yang sudah tua Dan wanita yang sudah tua Yang tidak mampu berpuasa Maka memberi makan setiap hari Yang dia tinggalkan, satu orang miskin Ini ucapan Ibnu Abbas Jadi hukum fidyah Ini masih berlaku bagi orang-orang ini yaitu orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak mampu ber, berpuasa. Dan ucapan Ibnu Abbas ini diriwatkan oleh Al Bukhari rahimahullah. Di dalam riwayatnya An-Nasa'i yang di dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i di di, di, di, di di sana ada tambahan.nya ada lafaz tambahan yang berbunyi la yurakhas fi hadza illa lilladhi la yutiqusiyam au maridhun la yusfa. Laiy rakas fi hada illa lil ladi laiy ti kusiam maridun laiy shfa. Keringanan ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang sudah tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Dan ini diwadkan oleh Imam Nasai dan asar ini disahkkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Ini menunjukkan bahasanya orang yang sudah tua dan yang sejenisnya seperti orang yang Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya Maka kewajiban mereka adalah Membayar fidyah sebagai ganti Dari puasa Kemudian di dalam Syarat yang keempat ini Ada beberapa masalah Yang pertama eh, Orang yang sakit Ya orang yang sakit Ini terbagi menjadi Tiga macam Ya orang yang sakit ini terbagi menjadi Tiga macam Yang pertama Orang yang sakit kalau dia berpuasa akan termudarati. Ya, dia sakit kalau dia berpuasa maka akan termudarati, tambah parah atau bahkan menyebabkan kematian. Maka orang yang seperti ini wajib bagi dia untuk berbu berbuka. Wajib bagi dia untuk berbuka dan haram baginya berpuasa. Haram baginya berpuasa dan kalau dia berpuasa maka dia akan berdo berdosa jadi bukan pahala yang dia dapatkan akan tapi dia akan berdosa karena Allah berfirman walatul kubi aidi kumilat tahlukah dan janganlah engkau masukkan diri kalian pada kecelakaan dan Allah mengatakan walatakatul anfasakum dan janganlah kalian bunuh diri diri kalian ini menunjukkan haramnya kita Mencelakakan diri kita Karena diri kita ini adalah milik Allah SWT Tidak boleh kita memudarati diri kita sendiri La, wa la dirar. Tidak boleh kita mencelakai diri sendiri dan tidak boleh mencelakai orang lain Jadi justru dalam keadaan seperti ini Yaitu orang yang sakit yang kalau dia berpuasa maka akan termudarati Maka justru berpuasa itu dilarang Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang sakit yang kalau dia berpuasa maka akan menyebabkan keberatan, akan tetapi tidak sampai memudharati. Ya, menjadi lelah dia, payah. Ya, menjadi berat. Ya, berat bagi dia puasa akan tapi enggak sampai memudharati. Enggak sampai memudharati. Enggak sampai mematikan. Maka yang afdal bagi dia dalam keadaan seperti ini adalah iftar Yaitu berbu, berbuka Jadi yang lebih baik, yang afdal, yang lebih utama bagi orang yang seperti ini keadaannya Kalau dia berpuasa, dia mampu Ya mampu sampai selesai, tapi berat Ya, Mampu dan tidak memudarati dia, tapi berat Maka orang yang seperti ini, yang afdal adalah berpuasa Dan kalau dia tetap memaksa, maka sah akan tapi dia telah melakukan sesuatu yang makruh. Buasanya yang yang makruh di hadnya. Karena Allah mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fi min haraj." Dan Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama ini keberatan. Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini keberatan. Jadi orang yang seperti ini, maka yang afdal bagi dia adalah berbuka dan kalau dia berpuasa maka puasanya sah Akan tapi dia melakukan suatu yang makroh Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit yang tidak mengganggu puasanya Tidak mengganggu puasanya Ya, Artinya kalau dia berpuasa tidak mempengaruhi puasanya Dia biasa puasa atau tidak puasa e, bisa Jadi puasanya dia tidak mempengaruhi kesehatan di dia Tidak mempengaruhi e, sakit dia Maka orang yang seperti ini tidak boleh iftar. Ya, orang yang seperti ini tidak boleh iftar. Ya, tidak boleh dia berbuka. Kalau sakitnya tidak mempengaruhi sakit, eh, kalau puasanya tidak mempengaruhi sakit, sakitnya. Tidak ada pengaruhnya. Ya, maka orang ini tetap wajib untuk ber, berpuasa dan tidak boleh dia if, iftar. Jadi kembali ke asal, wajib bagi dia untuk berpuasa. Kemudian masalah yang kedua, itu masalah yang pertama adalah pembagian orang yang sakit menjadi tiga. Masalah yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui puasa kita ini memudarati atau tidak? Ya, bagaimana cara kita mengetahui puasa kita ini memudarati atau tidak? Ada dua cara, yang pertama dari pengalaman yang kita rasakan. Ya, kalau pengalaman sebelum puasa, kalau kita telat makan, itu sakitnya tambah parah Ya Maka Dalam keadaan seperti ini Berarti Kemungkinan besar kalau kita berpuasa tambah parah Atau bahkan bisa meninggal Maka boleh kita uh, maka, maka kita Iftor, tidak berpuasa Atau dengan yang kedua adalah Dengan keterangan Petunjuk dari ahli kesehatan Yang terpercaya Ya ahli kesehatan yang terpercaya, yang amanah, ya, yang mengabarkan kepada kita bahwasanya kalau kamu berpuasa maka akan termudarati uh, penyakitmu, kamu akan tambah lama sembuhnya atau kamu akan meninggal. Kalau dokternya ini terpercaya, maka uh, kita menggunakan atau menggunakan ucapan dia dan kita tidak berpuasa sesuai dengan petunjuknya. Ada yang mengatakan dokternya harus muslim. Dokternya harus harus muslim. Sebagian ulama mengatakan boleh meskipun dokternya kafir. Ya, meskipun dokternya kafir boleh dengan syarat dia dikenal orang yang amanah. Ya, dikenal orang yang amanah karena dokter ini kalau sampai dia mengucapkan ucapan yang tidak benar sekali dan diketahui oleh orang maka tidak akan dipercaya. Oleh karena itu seorang dokter Yang sesuai dengan fitrahnya Maka dia tidak akan mengatakan Kecuali dengan ilmu yang dia ketahui Yang benar yang dia ketahui Oleh karena itu Orang yang atau ulama yang mengatakan Boleh uh, kita Menerima ucapan uh, dokter, dokter yang kafir Dokter yang kafir Asalkan dia uh, Terpercaya di dalam omongannya Maka ini adalah pendapat sebagian ulama Di antaranya adalah uh, Syekh Uthimin rahimahullah Dan di, di antara dalil mereka Bahasanya Rasulullah SAW Di dalam hijrah Beliau telah menggunakan Atau menyewa Seorang musyrik yaitu Abdullah uh, Ibnu Quraid Atau Uraikid Ya kalau tidak salah Dan itu dalam perkara yang lebih berbahaya Ya karena saat itu Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar sedang dicari oleh orang-orang musyrik, ya, dan diadakan sembara untuk menangkap beli beliau. Dalam keadaan seperti itu beliau masih menyewa orang yang uh, orang musyrik dalam perjalanan beliau menuju uh, ke Madinah. Jadi, menurut ulama yang mengatakan boleh kita mempercayai ucapan dokter yang meskipun yang terpercaya meskipun dia adalah orang yang yang kafir, asalkan dia benar-benar dokter yang terpercaya yang menjaga kepercayaan orang kepadanya artinya senantiasa mengatakan sesuatu yang jujur enggak bohong mati diperbolehkan bagi kita untuk menerima ucapannya baik kemudian perkara yang ketiga orang yang sakit di awal di awal hari kemudian dia sembuh di siang harinya yang di tengah hari dia sem, sembuh Maka apakah orang yang seperti ini kemudian berpuasa? Karena dia mendapatkan udur di awal hari karena dia sakit. Ternyata dia di siang hari sudah segar. Ya, Apa yang dia lakukan orang yang seperti ini maka boleh bagi dia untuk tetap makan minum. Ya, Pada sisa harinya. Ini menurut sebagian ulama demikian. E, jadi boleh bagi dia untuk e, makan minum di sisa harinya. Dan kewajiban dia mengkodok. Hari yang sudah dia tinggalkan. Dan Syekh Usman rahimahullah beliau memilih pendapat ini, karena di antara dalilnya atau di antara yang menguatkan pendapat ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud yang akarnya disebutkan di dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah beliau mengatakan Men "Agalah awalan nahar faliyakul akhirahu". Barangsiapa yang memakan di, di awal siang Maka tidaklah dia memakan di akhir siang Maksudnya barang siapa yang boleh makan di awal siang Maka boleh dia makan di akhir siang Karena apa? Karena dia tadi iftar di awal siang dengan udur Kalau dia iftar berbuka di awal siang dengan udur Karena sakit Atau karena yang lain yang merupakan udur Orang tidak berpuasa Maka setelah dia sembuh pun masih boleh dia untuk E, meneruskan udurnya boleh makan boleh boleh minum. Ya, sampai sore hari. Dan pendapat yang lain mengatakan kalau dia e, apa? sembuh di siang hari maka ndaklah dia me, menahan menahan diri sampai tenggelam matahari. Dan wallah alamin yang yang rancang yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan boleh baginya untuk e, makan minum sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud Uh, seorang sahabi Barang siapa yang makan di awal siang Maka boleh bagi dia untuk Makan taklah dia makan di akhir Di akhir siang Itu adalah permasalahan-permasalahan Tentang orang yang sakit Kemudian yang kedua Adalah permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Orang yang hamil Dan juga menyusui Yang pertama Wanita hamil dan menyusui Yang boleh berbuka itu siapa? Apakah setiap orang yang hamil boleh berbuka? Setiap orang yang menyusui boleh berbuka? Jawabannya tidak. Tapi disebutkan orang hamil dan menyusui yang diperbolehkan untuk berbuka adalah yang takut mudarat. Yang takut mudarat atas dirinya atau atas anaknya. Adapun wanita hamil atau menyusui yang sehat dan mampu untuk berpuasa maka wajib baginya untuk berpuasa. Wajib baginya untuk Berpuasa, demikian yang difatwakan oleh uh, Lajnah Daimah Kemudian yang kedua Dari mana Kita tahu bahasanya Orang yang hamil ini uh, Mampu atau tidak ber, berpuasa Ini bisa diketahui Dari seorang dokter Atau seorang ahli kesehatan Yang terpercaya, seperti yang sudah kita sebutkan Terpercaya di dalam keilmuan Dan juga terpercaya Di dalam keamanan dia Ya, mungkin ada sebagian dokter yang ber, yang memiliki amanah akan tetapi dia tidak memiliki ilmu yang cukup, tidak memiliki pengalaman yang cukup. Maka bukan seperti ini yang kita gunakan ucapannya. Dan juga ada dokter yang punya ilmu yang banyak akan tapi tidak amanah. Kadang bohong, kadang ingin menyenangkan pasiennya. Maka bukan seperti ini juga dokter yang kita gunakan ucapan ucapannya. Kemudian yang ketiga, diantara permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan orang yang hamil dan menyusui, kewajiban orang yang hamil dan menyusui yang berbuka adalah mengkodok. Kewajiban dia adalah mengkodok. Menurut sebagian ulama, ya e, sama saja dan tidak membedakan antara hamil dan menyusui yang takut mudarat atas dirinya atau Atas orang lain Ini tidak dibedakan Semuanya dikiaskan dengan orang yang sakit Yang diharapkan kesembuhannya ya, Semuanya dikiaskan dengan orang yang sakit Dan diharapkan kesembuhannya Dan inilah pendapat yang uh, dikuatkan oleh oleh Lajnah Daimah uh, Dan juga Syekh Uthaymin Rahimahullah Di dalam uh, Fatawa Arkanul Islam Dan juga di dalam Syarah Mumte' Beli meracihkan pendapat yang ini Yaitu Kewajiban orang yang hamil dan menyusui Ini, ini hanyalah Mengkodok Dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk uh, Membayar fidyah Namun di sana uh, Ada pendapat yang lain Dan ini adalah pendapat jumhur ulama Dari kalangan Malikiyah Syafi'iyah Hanabilah Yang mentafsil Jadi kalau Berbuka karena takut mudarat pada diri sendiri maka dia berbuka dan berkewajiban mengqadha. Dikiaskan dengan orang yang sakit. Kemudian yang kedua ada yang kalau kalau berbuka karena takut mudarat pada anak yang dikandungnya atau karena anak yang disusui maka dia mengqadha dan juga memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Kalau berbuka karena takut mudarat pada dirinya dan anak-anaknya sekaligus maka kewajibannya hanya mengqadha. Ya. Jadi penafsiran mereka, perincian mereka yaitu jumhur ulama dan ini yang yang dirajihkan oleh Syekh Saleh Fauzan dan mereka menggabungkan antara dalil yang ada dalam Quran yaitu mengqadha dan juga asarnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahasanya. Orang yang menyusui dan juga orang yang hamil Kalau dia takut atas anaknya maka Memberi makan orang miskin Jadi kalau dia takut Mudarat atas dirinya hanya mengkodok Kalau takut mudarat atas uh, Anaknya maka Mengkodok dan juga Memberi makan Ya, Kalau dia takut Atas dirinya dan juga anaknya sekaligus Maka Hanya mengkodok maka yang di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya hanya uh, memberi makan saja namun yang yang yang rajih yang yang lebih kuat uh, menurut saya pribadi adalah pendapat yang pertama yang difatwa, difatwakan oleh Lajnah Daimah dan juga uh, Syekh Uthaimin di dalam beberapa tempat di dalam kitab beliau Syarh Muntah dan juga uh, dan dan juga fatwa beliau yang dikumpulkan yaitu Fatwa Arkanul Arkanul Islam yaitu kewajibannya hanya mengklotok kewajibannya hanya mengklotok kemudian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya yang pertama orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa dan orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya maka tadi sudah apa kita sebutkan bahwa mereka hanya membayar fidyah dan tidak mengkotok Kemudian yang kedua, cara membayar fidyah bagaimana? Cara membayar fidyah bagi mereka ini adalah memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Membayar atau memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau 30 hari, maka uh, memberi makan 30 orang miskin. Kemudian yang ketiga ukurannya berapa? Ukurannya adalah setengah sok, setengah sok makanan pokok, makanan pokok mentah, setengah sok. Itu kurang lebih kalau dikilokan itu ada uh, satu setengah kilo. Ya kurang lebih ada uh, kurang lebih beratnya satu setengah kilo. enam satu setengah kilo. <tuh> Dari mana kita tahu setengah so' Dikiaskan dengan vidya haji Karena Rasulullah SAW bersabda Kepada Ka'ab Ibn Ujrah Au'at imsid Tatamasakin likulli miskinin Nisfu so' Ini di dalam Vidya haji ya. Beliau mengatakan kepada Ka'ab Ibn Ujrah Atau berilah makan Kepada enam orang miskin Setiap orang miskinnya setengah so' Hadisnya saya diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari hadis ini Para ulama mengkiaskan dengan vidah, Terhadap fidah-fidah yang lain Jadi dalam dalam hadis ini Kaab bin Ujrah disuruh Kalau dia tidak mampu Untuk melakukan yang lain Maka melakukan cara yang lain Maka diberi pilihan yaitu Memberi makan 6 orang miskin Setiap satu orang miskinnya di, e, Adalah nisfusa Yaitu setengah setengah sok yang kurang lebih uh, kalau dikilogram itu ada uh, satu setengah kilo ya ada satu setengah kilogram beras kemudian uh, Syekh Uthaimin Rahimullah mengatakan bahasanya alangkah baiknya seandainya ketika kita memberikan makanan pokok yang mentah ini disertai dengan lauk pauk ya disertai dengan lauk lauk pauk Kemudian permasalahan yang keempat, bolehkah kita memberikan makan ini dengan dalam keadaan matang? Ya, maka jawabannya boleh. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah tua dan tidak mampu berpuasa, di akhir Ramadan beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin. Mengumpulkan 30 orang fakir miskin, kemudian memberi makan mereka. Ini menunjukkan bolehnya kita mengeluarkan fiqih ini dalam keadaan ma dalam keadaan matang. Dan atsar dari Anas bin Malik ini di oleh Daruqut dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam uh, Irwaul Ghalin. Kemudian yang kelima, permasalahan yang kelima, makanan pokok yang dibagi mentah atau matang dikasihkan matang ini boleh kita kasihkan kepada satu orang miskin. Boleh kita kasihkan kepada satu orang miskin. Jadi misalnya kita Uh, punya kewajiban bayar fidyah untuk 30 hari. Setelah dikumpulkan maka ada 45 kilo. 45 kilo ini kita kasihkan kepada satu orang miskin maka diperbolehkan. Ya, ini adalah uh, Fatma sebagian ulama uh, dan sebagian yang lain mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, sebagian yang lain tidak diperbolehkan. Yang saya pahami dari ucapan Syekh Taimin dalam syarh Munteh beliau tidak memperbolehkan. Ya. Tapi yang, yang yang yang kuat, Allah alam adalah yang mengatakan diperbolehkan. Apalagi terkadang kita tidak mampu dalam satu desa kita menemukan 30 orang miskin karena banyak orang yang sudah kaya. Sehingga untuk menemukan orang yang memiliki sifat yang dibenarkan disebut orang miskin sulit. Yang mungkin hanya kita dapatkan satu atau dua orang atau tiga orang dalam satu desa. Maka kita diperbolehkan mengasihkan. Uh, fidyah semuanya itu kepada tiga orang tersebut. Nah, kemudian perkara yang keempat, yang keenam, tidak boleh diganti dengan uang. Jadi Fidyah yang kita keluarkan tidak boleh diganti dengan dengan uang. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah. Dan ini yang difawat difawatkan oleh lanjnah Daimah Tidak boleh kita mengganti Fidyah dengan dengan uang. Ya. Jadi karena dalam ayat To'amu miskin wa ladhina yuti kunahu Fidiyatun to'amu miskin Dikeluarkan berupa makanan Kemudian yang ketujuh Boleh memberi makan Di akhirnya setelah dikumpulkan Atau secara terpisah-pisah Jadi boleh kita memberi makan Kita berpuasa dulu eh, apa Kita selesai dulu Ramadan Baru dikumpulkan 30 hari Baru membayar fidyah Boleh Atau mau dibayar berpisah-pisah Maksudnya sehari Sudah selesai hari pertama Kita ingin memberi makan orang miskin Kemudian hari yang kedua Kita memberi makan orang miskin untuk hari ini Boleh Namun yang afdal yang mana Yang afdal adalah yang Dikeluarkan secara terpisah-pisah Karena apa Karena Itu lebih bersegera di dalam melaksanakan Kebaikan Ya lebih bersegera di dalam melaksanakan Kebaikan Kemudian yang ke delapan boleh memberi makan tiga kali sehari dan itu dihitung fidyah untuk tiga hari ya boleh kita memberi makan tiga kali sehari untuk tiga satu orang miskin misalnya kita undang dia tiga kali sehari maka itu dihitung membayar fidyah untuk tiga tiga hari kalau dua hari begitu maka enam orang eh, sudah enam hari yang kita bayar jadi boleh kita memberi makan tiga kali sehari dan itu adalah fidyah untuk tiga tiga hari. Kemudian yang kesembilan orang tua yang sudah pikun atau tidak berakal maka dia tidak berpuasa dan tidak berkewajiban membayar fidyah. Tadi kita katakan orang yang sudah tua yang tidak berpuasa maka kewajibannya Membayar fidyah. Tapi kalau dia memang tidak tidak berakal ya tidak berakal bukan hanya tidak mampu bahkan dia tidak berakal. Kalau orang tuanya sudah tidak berakal, maka dia tidak berpuasa dan juga tidak membayar fidyah. Tapi kalau masih berakal, akan tetapi tidak mampu berpuasa, itulah yang membayar fi fidyah. Dan walinya juga tidak memuasakan dia atau tidak berpuasa untuk untuknya. Jadi kalau ada orang tua kita, kakek kita atau nenek kita yang sudah pikun, sudah berkurang akalnya, atau tidak berakal maka dia tidak berkewajiban berpuasa, dan tidak berkewajiban untuk membayar fidyah dan kita juga tidak berkewajiban untuk berpuasa untuknya dan juga tidak berkewajiban untuk membayar fidyah untuk-untuknya ini yang difatwakan oleh lajenah da'imah kemudian yang ke sepuluh kalau seseorang diperkirakan tidak sembuh yang sudah tanya ke dokter Dokter mengatakan kamu tidak akan sembuh Sehingga apa setiap datang Ramadan dia membayar fidyah Setiap datang Ramadan dia membayar fidyah Ternyata apa beberapa tahun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lain Dia sembuh Maka apa? Apakah orang seperti ini wajib mengkodok puasa yang sudah berlalu Misalnya dia sudah lima tahun atau enam tahun Membayar fidyah Tahun yang ketujuh ternyata Allah menakdirkan apa sembuh, apakah dia wajib untuk mengkodok puasa yang 6 tahun maka fatwa fatawa e, mengatakan tidak wajib jadi kewajiban dia sudah dia lakukan, yaitu membayar fidyah, kewajiban dia saat itu sudah dia lakukan, yaitu membayar fidyah, sehingga dia tidak wajib untuk e, mengkodok kemudian yang ke sebelas seseorang yang mengetahui penyakitnya tidak akan sembuh, e, tadi sudah disebutkan adalah kita tahu dari orang atau seorang ahli kesehatan yang berilmu dan juga memiliki ama amanah. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang terakhir adalah orang yang tidak mampu membayar fidyah, ya orang tua yang sudah tidak mampu, orang atau yang, orang yang sakit yang tidak mengharap yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ternyata dia tidak mem mampu membayar fidyah karena orang miskin. Jadi orang orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa atau orang Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya dan dia orang yang miskin bahkan dia berang untuk disodakoi dan tidak mampu untuk membayar fidyah maka orang yang seperti ini gugur kewajibannya ya gugur kewajibannya dan tidak perlu menunggu sampai dia kaya jadi sudah gugur kewajibannya tidak perlu menunggu sampai dia kaya jadi ibrahnya yang kita anggap adalah keadaan dia saat itu bagaimana kalau keadaan saat itu dia miskin maka dia tidak wajib untuk membayar fi, fi diyah. Kalau nanti dia kaya maka itu dia sudah tidak berkewajiban untuk membayar fi, fi diyah. Kemudian syarat yang kelima adalah mukim. Ya, syarat yang kelima adalah mukim. Mukim ini merupakan syarat wajib puasa sebagaimana firman Allah, "Faman syaida minkum syahran falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra." Karena itu, kata Allah SWT, barang siapa di antara kalian hadir, maksudnya dia tinggal di negerinya, di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang yang lain. Dalam ayat ini, Allah mengatakan bahasanya, hendaklah orang yang tinggal di negerinya, dia berpuasa. Ya, dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan, kemudian dia iftar, maka tidaklah dia ganti pada hari-hari yang yang lain. Menunjukkan, buasanya orang yang mukim, itulah yang wajib berpuasa. Adapun orang yang safar, maka tidak wajib untuk berpuasa. Masail yang ada di bawahnya, yang pertama, orang yang musafir, orang yang safar, ini diperbolehkan berbuka kalau dia diperbolehkan untuk mengkosor sholat. ya. Kalau dia sahur dan di mengkhasar solat berarti saat itu dia diperbalikan untuk berbuka. Jadi sahurnya orang uh, orang yang mengkhasar solat ya uh, uh, apa uh, sebab mengkhasar solat yaitu sahur. Ya sebab mengkhasar solat adalah sahur. Dan sebab ini adalah sebab orang uh, tidak wajib berpuas, berpuasa. Jadi sebabnya sama yaitu sahur. Kalau orang sudah mendapat keringanan dengan mengkhasar solat berarti dia mendapat keringanan untuk tidak berpuasa dan para ulama berbeda pendapat siapa yang dimaksud dengan musafir jemur ulama mengatakan biasanya bah orang dinamakan musafir itu kalau bepergian lebih dari 81 kilo kurang lebih ya kurang lebih 80 kilo atau 81 kilo kalau lebih dari itu berarti dia musafir kalau kurang dari itu berarti dia tidak musafir sebagian yang lain mengatakan Bahasanya orang yang dinamakan musafir itu sesuai dengan adat istiadat setempat. Ya, kalau orang-orang menilai, saya pergi ke daerah bulan, berarti saya uh, musafir, berarti saya dinamakan musafir. Tapi kalau kebanyakan masyarakat mengatakan kamu bukan berpergian, maka tidak dinamakan berpergian. Kemudian yang kedua, orang yang musafir, yang memang sudah uh, sudah termasuk uh, orang yang musafir, Maka dia boleh berbuka kapan? Ketika dia sudah meninggalkan rumah-rumah yang ada di daerahnya. Jadi kalau rumah-rumah sudah tidak kelihatan yang ada di daerahnya. Maka dia mulai saat itu boleh untuk berbuka. Jadi kalau dia mau pergi, bepergian ke suatu daerah yang menurut dia sudah safar. Misalnya dari Jogja ke Jakarta. Itu sudah safar. Maka ketika dia mulai meninggalkan rumah Rumah-rumah yang ada di desanya Maka mulai saat itulah dia boleh untuk berbuka Boleh untuk berbu berbuka Dalamnya apa? Karena Allah mengatakan dalam ayat Al-Safar au ala Safar Atau dia dalam keadaan Safar Dan seseorang Dinamakan Safar Kalau dia sudah mulai meninggalkan Kotanya Sudah sudah meninggalkan Rumah-rumah yang ada di kotanya Saat itulah dia dinamakan Safar Kalau masih di dalam kota Berarti dia tidak dinamakan syafar Kemudian yang ketiga orang yang syafar Itu boleh berbuka boleh berpuasa Jadi orang yang syafar Itu boleh berbuka Boleh berpuasa Dalilnya apa Dari Aisyah R.A Bahasanya Hamzah ibnu Amr Al-Aslami Berkata kepada Nabi Muhammad SAW A'asumu fi syafar Jadi Hamzah bin Amr Al-Aslami Ini bertanya Ya Rasulullah Bolehkah saya berpuasa ketika safar? Maka beliau mengatakan. Dan orang ini yaitu Hamzah. Ini orang yang banyak puasa. Ya. Banyak ber, berpuasa. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. In syi'ta fa sum wa in syi'ta fa aftir. Kalau engkau mau silakan berpuasa. Dan kalau engkau mau maka silakan engkau berbuka. Diberi pilihan oleh Rasulullah SAW. silakan berbuka atau berpuasa menunjukkan. Bolehnya kita berbuka dan bolehnya kita berpuasa Dan hadisnya Sahih Dalam Bukhari dan Muslim Namun yang menjadi pertanyaan Manakah yang afdal Berpuasa atau berbuka Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang afdal e, Berpuasa Dan mereka punya dalilnya Ada yang mengatakan Yang afdal adalah berbuka Dan mereka juga punya dalilnya Ada yang mengatakan, enggak ada yang afdal Semuanya sama-sama boleh Ya sama-sama tingkatan kaafdalannya. Namun yang yang roje adalah yang memerinci, yang memberikan perincian. Bagaimana perinciannya? Pertama, kalau safarnya itu melelahkan, ya, kalau safarnya itu melelahkan, maka eh, yang afdal bagi dia adalah berbuka. Ya, kalau Safarnya melelahkan, maka yang Abdullah bagi dia adalah berbuka dan tidak berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, لا يسمينالبيرة أسوأ من في سفر. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika dalam Safar. Dan hadisnya dari Jabir bin Abdullah, mutaafakkan alaih. Ya, buk di, di dalam Bukhari dan Muslim. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika dalam keadaan Safar. Maksudnya adalah orang yang dalam keadaan lelah, yang kecapean ketika safar. Maka dalam keadaan seperti itu yang afdal bagi dia adalah tidak berpuasa dan tidaknya dia berbuka. Kemudian yang kedua kalau safarnya tidak melelahkan. ya Safarnya tidak melelahkan. Maka yang afdal bagi dia adalah berpuasa. Karena apa? Karena yang demikian itu adalah termasuk bersegera di dalam mengamalkan atau menjalankan kewajipan. Dan dia berpuasa di waktu yang utama, Yaitu berpuasa di bulan Ramadhan. Lain antara puasa di bulan Ramadhan dengan mengkotak pahalanya lah lain. Dan juga orang yang berpuasa ketika Safar maka dia lebih mudah, karena dia bersama orang yang banyak. Ya rata-rata orang berpuasa. Dan juga ini mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa di dalam uh, uh, Safar beliau. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahasanya dalam sebuah safar semuanya semua sahabat mereka iftar kecuali Rasulullah SAW dan juga Abdullah bin Rawaha hadisnya sahih diwakilkan oleh Bukhari dan, dan Muslim. Demikian pula kisah e, keluarnya Rasulullah SAW pada tahun pembukaan Mekah dalam hadisnya Jabir bin Abdullah yang diwakilkan oleh Muslim bahasanya Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari Madinah di bulan Ramadhan sampai di Kurah ulugamim ini kurang lebih tujuh hari dari perjalanan dari Madinah ke Kurah ulugamim yang sudah sampai mau Mekah. itu beliau berpuasa ya jadi kurang lebih selama tujuh hari beliau berpuasa ya kemudian setelah setelah mendekati Mekah. dan mau bertemu dengan musuh maka beliau iftar berbuka dan menyuruh para sahabat untuk iftar ya ini menunjukkan bahwasanya beliau berpuasa di eh, beliau berpuasa ketika Ketika safar dan saat itu beliau dan para sahabat tujuh hari pertama ya perjalanan dari Madinah um, uh, ke Kurauul Ghamim itu uh, mereka masih uh, tidak belum belum melelahkan puasa mereka mereka sehingga uh, mereka uh, dalam keadaan berpuasa kemudian ketika uh, sudah mendekati musuh maka Rasulullah SAW iftar berbuka dan tidak berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Kemudian masalah yang kelima, orang yang lelah dan memaksa diri untuk berpuasa maka puasanya sah, namun puasanya mak makro. Ya, namun puasanya makro. Kemudian yang keenam, terkadang berbuka ketika sedang bepergian itu menjadi wajib. Ya, terkadang berbuka ketika sedang bepergian itu menjadi wajib kalau memang ada yang mengharuskan. Ya, kalau memang ada yang Mengharuskan seperti orang yang berjihat Yang tidak mungkin kuat kecuali dengan iftar dengan berbuka Maka itu bisa menjadi wajib bagi dia untuk e, berbuka Oleh karena itu dalam hadis tadi Ketika Rasulullah SAW berbuka dan menyuruh para sahabat untuk berbuka Ada sebagian sahabat yang tetap berpuasa Maka Rasulullah mengatakan SAW mengatakan Mereka adalah orang yang bermaksiat Mereka adalah orang yang bermaksiat nya karena uh, tidak memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam beberapa keadaan orang yang safar bisa diwajibkan berbuka. Kemudian orang yang safar dan berbuka, ini boleh bagi dia untuk berjima selama masih safar. Ya kalau dia bepergian sama istri dan sama istrinya dan keduanya dalam keadaan berbuka, maka boleh bagi keduanya untuk Berjima, sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Da'ima. Kemudian yang kelapan, orang yang sering bepergian sepanjang tahun. Ya, anda diantara kita yang punya pekerjaan sopir bus atau nahkoda yang dia senantiasa sering safar ya, Bahkan di bulan, di, di, ketika Idul Fitri mereka tidak bisa di rumah. Maka apakah orang yang seperti ini kemudian dia wajib untuk ber, berpuasa? Karena saking seringnya dia safar Lajnah da'imah mengatakan, maka orang yang seperti ini tetap hukumnya orang yang musafir. Yang dia mendapatkan keringanan untuk berbu, berbuka. Dan tidaklah, kata, kata Lajnah da'imah, tidaklah dia mengkodok pada hari yang lain. Ya, tentunya dalam satu satu tahun dia pernah pulang. Ketika dia pulang itulah dia uh, gunakan untuk mengkodok puasa yang telah dia tinggalkan. Kemudian musafir yang datang ke negerinya di siang hari. Jadi dia datang dari luar kota. Datang ke negerinya di siang hari. Manusia sedang berpuasa. Ketika dia safar, diperbolehkan untuk apa? Iftar. Ketika dia sudah sampai, apakah dia menahan diri dari makan dan minum? Dan, dan minum? Atau bolehkah bagi dia untuk makan dan minum? Ya, Maka jawabannya seperti yang sudah kita katakan. Orang yang berbuka. Karena udhur syarih di awal siang, maka boleh dia makan dan minum di akhir siang. Kalau di awal siang dia dalam keadaan musafir. Dia dalam keadaan musafir dan itu adalah udhur syarih. Dia berbuka makan dan minum. Meskipun dia sudah sampai ke kotanya, ya sudah bukan lagi musafir. Maka boleh bagi dia untuk meneruskan makan dan minum. Sebagaimana uh, ucapan uh, Abdullah bin Mas'ud. Man akela awal lennahar fal ya'kul akhirahu. Kemudian yang keenam yang terakhir adalah. Oh, syarat yang terakhir adalah bebas dari penghalang haid dan nifas dan ini adalah khusus untuk perempuan apa dalilnya? kalau haid dan nifas ini merupakan penghalang sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri bukankah perempuan kalau dia haid maka dia tidak sholat dan tidak berpuasa ya hadisnya mutafakun alaih bukankah perempuan kalau dia haid tidak sholat dan tidak berpuasa, menunjukkan bahasanya, orang yang haid, maka dia tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Dan ini adalah ijma' yang kesepakatan para ulama' semuanya, sebagaimana ucapan Tirmidhi, boleh mengatakan, dan yang diamalkan oleh para ahlul ilmi, para ulama' adalah demikian, kami tidak mengetahui adanya orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini, bahwasannya, wanita yang haid mengkodak puasa dan tidak mengkodak sholat. Yang menunjukkan bahasanya eh uh, mengqadha orang yang orang yang haid ini tidak sebelumnya tidak berpuasa dan dia berkewajiban untuk mengqadha puasa. Nah. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di bawahnya, yang pertama, wanita haid dan nifas hanya berkewajiban untuk mengqadha puasa, tidak ada kewajiban yang lain. Ya. Dan ini adalah sudah ijma sebagaimana sudah kita bacakan ucapan Tirmizi. Dalam, dalilnya dalam ucapan Aisyah Di antaranya Buasanya ada Mu'adah berkata Sa'al tu Aisyah Aku bertanya kepada Aisyah Kenapa orang yang haid Itu mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat Maka Aisyah mengatakan aharuriyatun anti apakah engkau ini adalah seorang haruri yang sampai dalam salat mereka qada wanita-wanita mereka mengqada Maka Isa mengatakan, Aharuri anti. Apakah engkau seorang khawarij Maka Isa mengatakan, Kana yusi bunadalika, balanu marubikota isohum, balanu marubikota isolah. Kami dulu juga demikian, tertimpa haid. Akan tapi, kami hanya diperintah untuk mengkawat puasa dan tidak diperintah untuk mengkawat solat. Hadisnya diriwatkan oleh Muslim dan ini menunjukkan bahasanya orang yang haid dan nifas hanya berkewajipan untuk membayar uh, untuk mengkawat puasa. Kemudian yang kedua orang yang haid dan nifas. Kalau dia ngotot untuk berpuasa. Ada sebagian wanita. Mungkin malu atau karena gak tahu. Ya dia berpuasa. Padahal dia dalam keadaan haid atau nifas. Maka tidak sah puasanya. Bahkan bisa berdosa. Atau bahkan berdosa besar. Ya termasuk dosa yang besar. Kalau dia dalam keadaan tahu itu gak boleh. Kemudian dia tetap nekat berpuasa. Karena apa? Sebagian mengatakan ini termasuk penghinaan terhadap syari syariat yang Seperti orang yang nekat untuk sholat Sementara dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid Maka ini seakan-akan dia menghina Ya, Ada yang mengatakan ini termasuk dosa-dosa besar Kemudian permasalahan yang lain Wanita yang berhenti darahnya Menjelang fajar Maka dia wajib berpuasa meskipun belum mandi Jadi kalau ada yang wanita yang haid Kemudian berhenti darahnya sebelum subuh. Ya, sebelum subuh, sebelum azan. Berhenti darahnya. Ya, belum sempat dia mandi sudah azan. Maka dia wajib untuk berpuasa. Dan boleh dia mandi untuk bersih setelah a setelah azan. Jadi enggak mengapa dia mandi setelah setelah azan. Kemudian kalau seorang wanita suci di siang hari Maka boleh dia meneruskan bukanya sampai sore hari dan mengkodoh hari tersebut. Jadi kalau kita, kalau ada seorang wanita suci jam 2 siang misalnya. Maka boleh dia meneruskan iftar -nya. Sekali lagi. Karena apa? Karena dia telah iftar di awal siang dengan apa? Dengan udhur yang syari. Kemudian yang selanjutnya. Kalau datang haid di siang hari. Meskipun itu sebentar. Sebelum maghrib. Maka wajib mengkodoh hari tersebut. Jadi kalau misalnya 5 menit sebelum maghrib bersih. Ya, 5 menit sebelum 5 uh, menit sebelum magrib uh, haid, datang haid. Ya. Meskipun dia sudah berpuasa se hampir sehari penuh, tapi kalau 5 menit sebelum maghrib dia datang haid, maka batal puasanya dan kewajiban dia untuk mengqada puasa tersebut. Kemudian uh, yang terakhirnya adalah uh, lain-lain dari perkara yang tambahan. masalah-masalah uh, yang yang belum kita sebutkan dan kita masukkan dalam bab lain-lain ya. Yang pertama, orang yang berkewajiban mengqadha maka hendaklah dia bersegera mengqadha. Ya, kalau kita punya kewajiban mengqadha ini jangan diulur-ulur. Kalau kita sudah mampu mengqadha segera mengqadha. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengakhirkan qadha ya, mengakhirkan qadha diulur-ulur sampai datang Ramadan berikutnya. Jadi, udah datang Ramadan setahun kemudian, tapi belum dia mengkodok. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Kalau dia memiliki udhuri yang syari, ada alasannya yang tepat. Mungkin karena hamil. Setelah hamil, kemudian menyusui. Kemudian hamil lagi. Kemudian menyusui lagi, misalnya. Maka kalau dia mendapatkan udhuri yang syari, maka dia hanya berkewajiban untuk mengkodok. Kewajibannya hanya apa? Hanya mengkodok. Ya, Tidak ada kewajiban yang lain. Karena dia terlambat karena apa? Karena udur yang syari, Alasan yang tepat Yang dibenarkan oleh agama Tapi kalau dia terlambat bukan karena udur yang syari, Maka selain mengkodok Dia juga wajib membayar fi, vidyah Ya Selain mengkodok Dia juga wajib membayar vidyah Ya Sebagaimana sudah kita sebutkan caranya Sebagaimana sudah kita sebutkan caranya dan ini yang difatwakan oleh uh, Lajnah Da'imah Nah Kemudian yang ketiga Kalau seseorang mati Sebelum mengkodok Ya orang Ada orang yang meninggalkan beberapa hari Di, di, di bulan Ramadhan Tidak berpuasa Karena udar yang syari Kemudian setelah Ramadhan selesai belum sempat dia mengkodok Dia sudah meninggal Maka apa kewajiban walinya Kewajiban walinya Menurut sebagian ulama adalah Mengkodok untuk, di, untuk dia ya? Mengkodok untuk, untuk dia Kewajiban walinya adalah Mengkodok untuk, untuknya Karena keumuman hadis Man matawa alaih siyam so ma anhu huwaliyuh Barang siapa yang meninggal Dalam keadaan memiliki kewajiban berpuasa Maka hendaklah Wali-walinya berpuasa untuknya. Dimaksud dengan wali adalah orang yang berhak untuk uh, mewarisi dia. Orang yang berhak untuk mewarisi dia. Tapi kalau dia tanpa udur. Jadi dia meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa udur. Maka apa kewajiban walinya? Kewajiban walinya ada yang mengatakan memberi makan atau membayar fidyah. Diambil dari harta warisan warisannya. Jadi kalau dia meninggalkan Ramadhan tadi Yang meninggal tadi Meninggalkan puasa Ramadhan karena udur syari Maka dikodok puasanya Tapi kalau tanpa udur syari Maka e, dibayarkan e, fidyah untuknya Diambil dari harta warisannya. Kemudian orang yang punya pekerjaan berat Ada sebagian, sebagian kita itu kerjanya kerja berat Ya yang kerjanya berat Maka apakah orang yang punya pekerjaan berat seperti ini Kemudian diperbolehkan baginya untuk berbuka Tadi kita sudah bahas tentang orang-orang yang mendapatkan keringanan Maka kita tidak dapatkan di situ Orang yang mendapatkan keringanan diantaranya adalah orang yang punya pekerjaan berat Oleh karena itu kita katakan Orang yang punya pekerjaan yang berat Maka tidak boleh dia untuk berbuka Ya kecuali dalam keadaan darurat. Ya, kecuali dalam keadaan darurat yang kalau sampai dia lanjutkan puasanya dia akan meninggal. Nah, seharusnya orang yang punya pekerjaan berat seperti ini di bulan Ramadan, dia berusaha bagaimana supaya dia itu bisa melaksanakan bulan melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Entah itu dengan cara mengambil liburan atau misalnya kerjanya kalau biasanya siang hari diganti dengan malam hari ya atau kalau tetap enggak bisa ya maka mencari pekerjaan yang, yang lain atau bahkan ada yang mengatakan kalau tetap enggak bisa ditemukan di negara itu maka hijrah karena bumi Allah ini luas ya kemudian kalau bisa dia sudah berusaha dan tidak mungkin cara-cara tersebut maka kata sebagian ulama maka boleh bagi dia untuk makan dan minum tapi kalau itu sudah diusahakan semuanya sudah tertutup maka boleh bagi dia untuk makan dan minum tetapi sekedarnya sekedar supaya dia itu kuat tidak boleh dia berlebih berlebihan dalam makan dan minum ya setelah dia selesai makan dan minum sekedarnya baru kemudian dia menahan diri jangan makan minum lagi sampai tenggelam matahari dan mengqada pada hari yang yang lain ini yang difatwakan oleh uh, lajnah daimah dan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam fatwa arkanul islam Kemudian orang yang iftar pada hari pertama karena tidak tahu ya pada hari pertama tanggal 1 Ramadhan ada sebagian yang tidak tahu kalau itu sudah puasa. Jam 10 siang misalnya baru diberitahu kalau sekarang sudah puasa. Ya. Maka jumhur ulama orang yang seperti seperti ini keadaannya maka dia hendaklah menahan, menahan diri sampai tenggelam matahari seperti kaum muslimin yang lain kemudian kewajiban dia mengkaw mengkaw jadi kewajiban dia imsak ia ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai tenggelam matahari kemudian kewajiban dia mengqadha mengqadha dan tidak sah puasanya saat itu karena dia tidak berniat sejak apa sejak sejak ter, uh, uh, sejak fajar atau sejak malam dia tidak belum berniat Karena rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam man lam yujmi' siam qabla al-fajr fala siamalah barang siapa yang tidak berniat puasa pada sebelum, sebelum terbit fajar maka tidak ada puasa baginya dan dia baru niat setelah jam 10 maka tidak sah puasanya dan kewajiban dia mengkodok dan dia harus menahan sampai uh, tenggelam matahari dan kemudian uh, orang yang berbuka <coughs> di bulan Ramadan dan yang terakhir insyaAllah orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa adanya udur ada orang yang sengaja makan minum di bulan Ramadan padahal dia sudah tahu. Ya, sudah tahu. Ya, sudah tahu kalau itu wajib. Tapi dia e, makan dan minum dengan sengaja dan dia tahu bahasanya, bahasanya itu wajib. Maka orang yang seperti ini dia berdosa dan dia tidak mengqadha. Ya, orang yang seperti ini tidak mengqadha. Ya, karena apa? Karena dia telah berbuka di siang bulan Ramadan dengan sengaja. Jadi yang mengkotak itu yang mendapatkan udur. Yang mengkotak itu yang mendapatkan yang mendapatkan udur. Tapi kalau seseorang meninggalkan puasa dia sudah tahu tidak mendapatkan udur dan berbuka makan dan minum, maka orangnya seperti ini tidak berkewajiban untuk mengkotak dan dia telah berdosa dan kewajiban dia hanya bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasohah. Dan ini termasuk dosa besar orang yang berbuka di siang bulan ramadhan dengan sengaja Itulah yang bisa kita sampaikan dan mohon maaf kalau terlalu panjang karena memang e, pembahasannya panjang nah dalam e, waktu yang tersisa ini kita akan menjawab sedikit pertanyaan, yang pertama tata cara membayar fidyah bagi orang yang tidak wajib mengkontok puasa, sudah disebutkan dan apakah ibu menyusui boleh membayar fidyah kita ingatkan Ibu yang menyusui pendapat yang dirancangkan oleh sebagian ulama seperti uh, sebelumnya ibu yang menyusui yang diperbolehkan yang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ini adalah yang takut mudarat ya tidak semua tidak semua ibu yang menyusui ini diperbolehkan untuk berbuka tapi yang takut mudarat atas dirinya atau atas anaknya kemudian pendapat yang dikuatkan uh, oleh Lajnah Daimah dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah dan juga sebagian masayikh yang saya ketahui itu mengatakan bahwasanya yang wajib bagi dia hanya mengqada dan tidak wajib bagi ibu yang menyusui yang mendapatkan udur dan juga ibu yang hamil selain mengqada. Jadi tidak wajib bagi mereka untuk uh, memberi makan dan ini uh, pendapat yang saya rajihkan dan kita tidak engkari bahwasanya di sana banyak pendapat yang lain uh, ada yang mengatakan tafsil, diperinci dan ada yang mengatakan Vijaya saja, tapi saya pribadi uh, Lebih tenang kepada pendapat ini Yang mengandalkan hanya uh, Mengkodak saja, kemudian yang kedua Pertanyaan kedua Bagaimana puasa bagi wanita yang hamil Enam tadi Sudah kita sebutkan, kalau dia Dalam keadaan kuat yang Dalam keadaan sehat, maka wajib bagi dia Berpuasa, caranya sama dengan Yang lain, tapi kalau uh, Dia takut uh, mudarat Atas dirinya atau anaknya, sesuai dengan Petunjuk dokter yang terpercaya, yang memiliki yang ke keilmuannya maupun amanahnya, maka hendaklah dia e, mengambil ruksah Allah subhanahuwataala, yaitu karena Allah sudah menggugurkan dari orang yang hamil dan yang orang yang e, menyusui, menggugurkan dari mereka berpuasa. Jadi boleh bagi mereka untuk berpuasa kalau memang takut mutarat pada dirinya atau anaknya. Yang ketiga, saya sedang hamil 9 bulan pada saat ini Apakah saya punya keringanan? Kafarat apa yang harus anda lakukan? Anda masih punya utang puasa tahun lalu 5 hari Apa yang harus saya lakukan? Nah, tadi sudah kita sebutkan sebenarnya ini Alhamdulillah uh, Jadi, untuk ibu Maka, uh, kalau memang takut mudarat pada diri ibu sendiri Atau janin yang ada di, di dalam perut ibu Sesuai dengan keterangan dari dokter yang terpercaya ilmu dan keamanannya maka diperbolehkan untuk uh, berbuka ya diperbolehkan untuk berbuka dan kewajiban ibu hanya mengqadha nanti kalau sudah mampu adapun hutang puasa 5 hari yang sudah uh, apa berlalu kalau memang belum terbayar karena ada udzur syar'i selama setahun ini senantiasa ada udzur enggak ada kesempatan untuk berbuka untuk membayar Maka ibu mendapatkan udur, artinya nanti kalau sudah kalau sudah selesai bulan Ramadan tahun ini silahkan membayar yang lima hari ini ditambah dengan hari-hari uh, yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan tahun ini. Tetapi kalau ibu tinggalkan yang lima hari ini karena tidak ada udur, mungkin karena sudah diperintah sama suami mengkhotbah tapi karena malas, ya dan tidak ada udur yang syari. Maka uh, kewajiban ibu adalah mengkodok yang lima hari itu ditambah dengan vidyah Ya ditambah dengan vidyah Yaitu mem memberi makan uh, orang miskin Dan caranya sudah kita sebutkan Ya dari setiap hari yang kita tinggalkan itu satu orang mis miskin Jadi kalau lima hari berarti lima dikali satu setengah kilo Ya kurang lebih tujuh setengah kilo Ya tujuh setengah kilo beras kita bagikan kepada 7 orang miskin kalau dapat atau kita kasihkan kepada satu orang miskin juga diperbolehkan. Nah, pertanyaan yang keempat saya dengan saya sedang menyusui bagaimanakah cara fidyah yang dibenarkan apakah dibayarkan tiap hari atau sekaligus satu bulan sudah kita sebutkan. Namu ada pertanyaan yang lain. Jadi itu uh, boleh kita bayarkan tiap hari atau kita uh, bayarkan sekaligus satu bulan dua-duanya boleh. Tapi yang afdal dibayarkan tiap hari. Karena itu lebih cepat atau lebih bersegera di dalam melaksanakan kebaikan. Yang kelima, bagaimana kriteria orang yang miskin yang boleh diberi pidya? Nah, jadi sebagian mengatakan bahasanya orang yang miskin uh, ini adalah orang yang memiliki pendapatan atau tetapi itu hanya mencukupi kebutuhannya lebih dari separuh tapi tidak sampai semuanya. Ya. Dia tidak bisa dia hanya bisa mencukupi kebutuhannya lebih dari separuh, lebih dari 50% sampai 6 kurang dari 100%. Ini dinamakan orang yang miskin. Ya. Tetapi kalau dia hanya bisa memenuhi kebutuhannya kurang dari 50%, maka inilah yang dinamakan dengan fakir. sebagian, sebagian mengatakan seperti itu. Jadi kalau dia bisa memenuhi Kebutuhan pokoknya Kurang dari 50% Hanya li, kurang dari 50% Maka ini adalah orang yang fakir Dan kalau lebih dari 50% Maka itu adalah orang yang miskin Tapi perlu diingat Kalau dalam, datang di dalam hadis atau ayat Kalimat miskin Maka mencakup di dalamnya orang yang fakir Tapi kalau hanya datang kalimat fakir Maka mencakup di dalamnya apa? Orang mis miskin jadi kalau disebutkan salah satu mencakup yang yang lain Dalam ayat ini To'amu miskin disebutkan orang miskin saja Apakah boleh kita memberi makan orang yang fakir? Boleh Karena kalau disebutkan orang miskin berarti masuk di dalamnya orang fakir Ya, Kalau disebutkan orang fakir saja Maka masuk di dalamnya orang mis, miskin nah. Bagaimana jika ada seorang ibu yang sedang menyusui bayinya bertemu dengan bulan Ramadan Sedangkan penyusuhannya baru saja dimulai jika dia ingin mengkotak puasanya, tentu saja tidak bisa karena selama setahun berikutnya dia tetap akan menyusui anaknya. Apakah dia boleh mengganti kotaknya dengan vidya? Uh, menur menurut pendapat yang, yang yang kita kuatkan, jadi dia hanya kewajiban mengkotak. Kalau memang dia ada udur sari karena menyusui sampai seberapa lama pun karena udurnya sari, maka dia tunggu sampai dia mampu karena nggak mungkin dia akan menyusui sampai dia lama-lama lamanya gak mungkin, pasti ada nanti suatu hari, suatu waktu Insyaallah yang dia punya kemampuan untuk mengkodok meng maka tidak perlu dia mengganti dengan vidyah, kan tapi kewajiban dia adalah mengkodok kalau dia sudah dalam keadaan mampu dan memiliki hari-hari yang lain yang ketujuh, gimana kalau orang gak mampu berpuasa, beliau merasa tidak mampu, karena penyakit diabetes sehingga beliau tidak pernah bisa berpuasa apakah beliau masih tetap wajib mengkodok atau membayar vidyah Nah, kalau eh, sebaiknya yang dilakukan oleh orang yang seperti ini adalah dia bertanya kepada orang, eh, bertanya kepada dokter yang dipercaya dalam keilmuan maupun amanahnya. Apakah saya ini kira-kira eh, eh, kalau berpuasa bagaimana, memudarati atau tidak? Ya, apakah saya ini akan sembuh atau atau tidak? Ini harusnya bertanya kepada yang ahli kesehatan yang terpercaya. Tidak boleh kita mengira-ngira. Ya. Tidak boleh kita mengira-ngira ya, Bertanya dulu Kalau memang benar alam ya, Kalau memang benar itu memang dia Tidak akan sembuh Maka kewajiban dia hanya fidyah ya, Dia tidak mampu berpuasa Dan tidak akan sembuh penyakitnya Maka kewajiban dia hanya Membayar fidyah Jadi nasihat kita coba tanyakan kepada uh, Dokter apakah memang ini tidak akan sembuh Tapi kalau Kata dokter nanti ternyata ini ada kemungkinan besar untuk sembuh maka hendaklah dia mengkol ya maka hendaklah dia mengkolok. Kemudian wallahu taala alam, jadi kalau e, tadi sudah dia punya hutang, ya, ya ternyata dia e, kata dokter dia mampu untuk berpuasa dan tidak dan tidak di, di, dan akan apa dan dan akan sembuh misalnya, ya dan akan sembuh e, maka Kewajiban dia selain mengqadha ya, kewajiban dia selain mengqadha maka dia harus membayar fidyah karena dia telah mengakhirkan ya, mengakhirkan qadha sampai melewati Ramadan berikutnya. Kalau memang itu sudah berlalu bertahun-tahun. Ya, sudah berlalu bertahun-tahun. Ada yang mengatakan kalau sampai 2 tahun berarti fidyahnya 2 kali lipat. 3 tahun berarti 3 kali lipat. Kalau 4 tahun berarti fidyahnya 5 kali empat tahun yang berkali lipat demikian wallahu taala alam ginjal anak sudah diangkat satu jadi harus banyak minum bagaimana hukum puasa anak ini kembalikan kepada dokter sekali lagi nah ya kalau kalau memang dokter mengatakan ini memudharati maka bapak iftar ya dan kalau memang itu termasuk penyakit yang tidak akan sembuh berarti bapak membayar fidiyah ya atau kalau dokter mengatakan ini akan sembuh ya, atau atau Bapak tidak mengapa berpuasa maka berpuasa ya nah apabila hutang puasa dari Ramadan sebelumnya belum terbayar bukan fidya tapi sudah masuk Ramadan kembali apakah dikalkulasikan saja dan apa ada denda yang harus dibayarkan nah tadi sudah kita sebutkan dilipatkan jadi kalau 5 hari tahun berikutnya berarti 5 kali 1,5 kilo kalau diundurkan lagi tanpa udur ya. Kalau tanpa udur. Kalau ada udur. Hanya mengkodok. Tapi kalau tanpa udur. Diulur-ulur terus. Ya diundurkan tanpa udur. Maka ini dikalkulasikan. Ini eh, di, di, dilipatkan. Itu menurut sebagian ulama seperti itu yang saya baca. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke sepuluh. Tentang hutang puasa. Jangka waktu membayarnya. Apakah sampai Ramadan berikutnya? Nah. Jadi waktunya itu sampai Ramadan beri. Berikutnya, ya. Kalau sampai uh, sebelum Ramadan berikutnya maksudnya, kalau sampai Ramadan berikutnya masih ada hutang, bagaimana? Sudah kita jawab, ya dari itu dilihat dapat udur atau ada udurnya atau tidak ada udurnya. Kalau ada udurnya maka mengklotok saja, tapi kalau tidak ada udur maka membayar fidyah, uh, membayar, uh, memberi makan orang miskin uh, setiap satu hari yang dia tinggalkan. Apakah berdosa? Naaam berdosa. Kalau tanpa udur. Tapi kalau ada uturnya maka tidak berdosa atau wajib membayar fidyah. Kalau kalau apa diakhiri tanpa utur maka membayar fidyah. Dan bagaimana kalau mampu belum mampu membayar fidyah karena belum mempunyai penghasilan. Kalau uh, belum kalau kalau tidak mampu membayar fidyah maka gugur kewajibannya. Ya kalau tidak mampu membayar fidyah maka gugur kewajibannya. Ya tidak mampu membayar fidyah maka gugur kewajibannya dan seingat saya ini tidak perlu mendapatkan penghasilan. Jadi ke saat itu kalau dia tidak mampu maka gugur kewajib kewajibannya. Kalau dia suatu saat mempunyai penghasilan maka tidak wajib bagi dia untuk membayar fidya. Tidak wajib bagi dia untuk membayar fidya, tapi ibrahnya yang kita yang kita pakai adalah keadaan dia saat itu. Kalau memang keadaan saat itu tidak tidak tidak mampu membayar maka uh, maka dia uh, gugur darinya kewajiban fi vi, Seingat saya seperti itu, wallahu taalaalam. Kemudian yang ke sebelas, mohon terangkan bagaimana yang haid atau nifas agar dapat sama-sama meraih pahala di bulan Ramadhan. Uh, Sukran atas perhatiannya. Enam, jadi orang yang haid atau nifas yang uh, ditakdirkan baginya haid dan nifas di bulan ini dan tidak boleh baginya berpuasa maka dia melakukan hal yang diperbolehkan baginya. Ia ya, memperbanyak zikir Memperbanyak doa Memperbanyak istighfar Memperbanyak sodakoh ya? Dan lain-lain yang diperbolehkan bagi orang yang haid dan, dan nifas Dan jangan dia kemudian bermalas-malasan Karena tidak berpuasa atau karena gugur darinya kewajiban Kemudian dia bermalas-malasan Tidaklah dia memanfaatkan waktu yang mulia ini untuk perkara-perkara yang bisa dia kerjakan Ibadah-ibadah ya, yang bisa dia kerjakan Di antaranya adalah sodakah Memperbanyak sodakah untuk menuntut ilmu nah. Orang yang batal puasanya karena maksiat berzina dan sekarang sudah bertobat Bagaimana cara mengkodaknya Sedangkan hal ini sudah dua tahun yang lalu Dan jumlah batalnya sudah lupa ini kemarin isu sudah dibahas oleh uh, Ustaz Firanda Cuma uh, setahu saya orang yang uh, melakukan uh, perzinahan di bulan di siang hari bulan, bulan Ramadan dan perzinahan itu adalah haram, maka dia wajib untuk membayar kefar. Wajib bagi dia untuk membayar kefar, yaitu dengan uh, uh, apa uh, membebaskan me, mebe, budak kalau tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut dan dua bulan di disini ada dua bulan hijriah atau kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin satu orang miskinnya seperempat sok yaitu kurang kurang lebih uh, 75 uns eh ya, apa 3/4 kilo ya 3 per 4 kilo beras ya satu orang miskinnya 3/4 kilo beras dibagikan kepada 60 orang miskin jadi kalau mampu membayar membebaskan budak kalau enggak ada maka berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau dia mampu membayar atau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh dia memberi makan 60 orang miskin kalau dia masih mampu Dua bulan berturut-turut Tapi kalau kalau dia adalah orang yang lemah Atau dia adalah orang yang banyak syahwatnya Besar syahwatnya sehingga dia tidak bisa Berpuasa sebanyak itu Maka uh, dia meng, apa, uh, Memberi makan 60 orang miskin Satu orang satu orang yang kurang, kurang lebih 34 kilo per sok, Dan kalau dia tetap tidak mampu Maka gugur kewajipannya ya? Kalau dia tidak tetap tidak mampu Maka gugur kewajipannya yang tidak tidak tidak wajib membayar apa-apa. Kalau itu diulang ber, berkali-kali, maka setiap hari yang dia tinggalkan itu satu kafarah. Ya, setiap hari yang dia tinggalkan itu satu kafarah. Jadi kalau mampu berpuasa berarti berpuasa 4 bulan. Kalau 2 hari, 2 kali. Ya, karena berbeda harinya. Kalau berbeda harinya, ya. Tapi kalau dalam satu hari yang dilakukan berzinaan itu lebih dari satu kali maka kafarahnya cuma satu Selama dia belum Mengkodok yang pertama Selama dia yang pertama belum Memberi kafarah Jadi kalau terjadi dalam satu hari beberapa kali Ya maka Dan dia belum memberi kafarah berkafarah Maka kafarahnya cuma Satu, tapi kalau sudah terjadi Di lain hari, maka itu Kafarahnya sesuai dengan hari yang dia Langgar di dalamnya Ya dan kalau kita lupa, maka dikira-kira Dikira-kira berapa kali Ya, ghalibudban Sesuai dengan ban kita berapa kali, itu di, dikira-kira Nah Bolehkah tidak berpuasa dengan alasan Bekerja misalnya buruh bangunan Atau pekerja kasar lainnya yang membutuhkan tenaga ekstra Tadi sudah kita sebutkan pada Akhir-akhir, ini bukan termasuk Udur ya, Bukan termasuk Udur Sebisa, Jangan kita menyepelekan masalah puasa Ini kewajiban orang Islam ya kewajiban orang Islam dan hendaklah kita mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia dan ini bukan termasuk uzur ya orang yang bekerja keras atau pekerja kasar atau buruh bangunan ini bukan termasuk uzur. Ya jadi tadi nasihat dari Lajnah Daimah dan juga Syekh Utsaimin sebisa mungkin kita tidak bekerja atau mengurangi pekerjaan di bulan itu. Entah itu dengan mengambil liburan Atau diganti dengan di malam hari Atau ganti pekerjaan Atau uh, kalau memang tidak bisa Pindah negara, pindah daerah Yang disitu ada pekerjaan yang bisa Mengganti, yang bisa kita uh, uh, Apa Yang yang bisa kita kerjakan Dan tidak mengganggu puasa kita Kalau tidak mampu Semuanya itu dilakukan Dan itu sangat uh, sangat jarang sekali Maka kata lajenah daimah Boleh kita makan minum tapi sekedarnya, sekedar kuat, sekedar kita tidak mati. Ya, setelah kuat, baru kita tahan sampai kita sampai datang waktu iftar, sampai datang waktu berbuka. Jadi kita uh, makan dan minum sesuai dengan uh, sekedarnya. Nah, adakah rukshah bagi para sopir yang setiap hari bekerja dan pergi keluar kota? Sudah kita sebutkan, tidak ada. Uh, nah, biasanya mereka yang setiap hari bekerja dan pergi keluar kota ini punya rukshah. Karena dia adalah seorang musafir Adalah seorang musafir Dan orang setiap orang yang musafir Entah itu dia setiap tahun uh, bepergian atau setiap minggu Atau setiap hari Itu adalah orang musafir Bagaimanapun dia dinamakan Musa, musafir Maka dia tetap mendapatkan ruksa ya. Dan kapan dia Kapan dia mengkodoknya ketika dia uh, Sudah memenuhi syarat-syarat wajib Seperti kalau dia pulang ke rumah Maka kewajiban dia adalah mengkodok Puasa yang sudah dia tinggalkan Apakah nilai puasa yang dikotak di luar bulan Ramadhan Pahalanya berbeda dengan puasa di bulan Ramadhan Nah setahu saya uh, Ini berbeda Jadi uh, Waktu yang mulia Kalau dikerjakan Di dalamnya amalan Maka pahalanya juga lain Yang termasuk bulan Ramadhan Yang adalah bulan yang mulia Dan amalan di dalam bulan Ramadhan Ini pahalanya lain dengan amalan di selain bulan Ramadhan Jadi Uh, mulianya waktu ini juga mempengaruhi uh, sedikit banyaknya pahala uh, amalan itulah yang bisa kita sampaikan seandainya ada kebenaran maka Allah SWT semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari siapa tadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah wa bila itu wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh